Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'matid dhohirati wal batinah. Subhanallahi la ilaha illa Allah wa shallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiy ba'da. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdalinn. Ada satu tafsir yang kita baca dalam setiap solat kita, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus Apakah itu jalan yang lurus? Yaitu jalannya orang yang mendapatkan nikmat Siapa mereka? an para Nabi, as-Siddiqin, para orang-orang yang jujur Kalau sahabat Abu Bakar Siddiq, as-Solihin, ga pleh, tapi soleh, orang-orang soleh As-Syuhada yang wafat di jalan Allah Maka dari itu kita akan bicara satu tema tentang kejujuran Ini berat Jangan ikut bicara biar aku aja, nggak bakalan kuat <San> Dilan, ngajinya di jalan ya <San> e, Makanya insya Allah, suksesi seorang Muhammad, dia nggak pernah sekolah Tapi punya satu modal yang pertama, as -shidik. Jadi Nabi itu nggak pernah bohong kalau kita terbalik sakit badan kalau nggak bohong Buktinya statusnya bohong semua OTW duha padahal enggak OTW tahajud padahal enggak, lebay aja, narsis aja Jadi sakit badan kalau sedetik, nggak bohong tuh. Padahal efeknya nggak kerasa hari itu. Tapi nanti multiplier layer efek dan impact-nya di ujung. Makanya orang korupsi nyesel tuh, karena salah rumus. Min kali plus sama dengan min. E, niat bener, cara salah, salah. Saya sering masuk ke LP-LP di Bandung. Itu rata-rata orang pinter yang duduk di sana. Maka ibu saya pesenin, Evi nggak usah pinter, yang penting jujur. Orang jujur pasti pinter, tapi orang pinter biasanya minum itu penolak angin ya. Min kali plus sama dengan min plus kali min sama dengan min. Jangan dicampurkan. Niat bener, cara salah salah. Niat salah, cara bener bener. Orang udah niatnya bener, tapi caranya salah. Sholat subuh tuh dua rakaat, bro. Kenapa kau lakukan empat? Dua aja bagus, apalagi empat. Ya, Yang ada DKM dimainin tuh, dimarahin sama DKM. Aliran apa lagi ini sholat subuhnya? Empat rakaat langsung sakit hati. Anak buahnya ikut bos. Saya mau tobat masa Batman tobat Robin nggak katanya. Tobat apa kamu jam segini? Salat bos salat apa? Salat subuh berapa rakaat dua rakaat. Huh kamu so tau aku aja empat lima lain apalagi kamu dua kan. <tik> ya min kali plus sama dengan min plus kali min min. Yang kalau mau jentol min, min. min kali min adalah plus. Niatnya jahat caranya jahat bener itu teh penjahat. Yang akan kita bingkai, kita rangkai di sahur seger ini Bagaimana kita punya rumus di Ramadan ini Plus kali plus sama dengan plus ya, Niatnya benar, caranya benar sama dengan benar Bicara benar, dosen kebenaran itu tidak harus dari rektor, dari yang kola Dari anak kecil Saya punya surprise buat Mas ya. Saya punya dosen di rumah anak-anak saya Saya panggil Abi, itu dosen saya buat saya Tepuk tangan buat Abi Kenapa Abi saya panggil Abi bagi saya bapak, bapak dari pengalaman hidupnya. Bukanan buat Abi. Tepuk dulu dong ayahnya ya. Saya jadi seperti ini dihebatkan oleh doa kedua orang tua saya itu ayah saya. Kata ayah saya, "Evi, kamu kalau mau kaya kaya aja, tapi catat ya. Bapak nggak mau cuman punya anak kaya karena Firaun, Sa'labah, korun, Syaddad, Hamam pun kaya, tapi lihat endingnya." tahu matinya viraud, kekenyangan minum. Air laut diminum, ya. <laughs> saya cikal, licik, nakal di keluarga Umi. Saya paling dikhawatirkan oleh orang tua saya, saya pernah nyoba segala. Maafkan aku yang dulu, jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di sana lagi. Pesan saya ke dari orang tua saya ke saya cuma satu. Jujur ya, bicara jujur, bicara saya harus belajar ke anak. Kenapa? Karena zaman Nabi ada anak kecil yang ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab Kamu mau nggak? Aku beli kambing gembalaanmu Ini punya majikanku Udah tahu aja ke majikanmu dimakan serigala gitu Tapi ketika saya ngomong itu kata anak kecil Allah lihat nggak? Langsung Umar terhenyak dan dibebasan dari e, perbudakannya Dengan satu kata Allah lihatnya Jadi kunci jujur itu merasa diperhatikan oleh Allah Saya rekam dari biografi Mas Deni bahwa Abi ini Pernah jujur ketika memarket di sekolahnya dulu tentang hamburger, ya? Hmm. Nah, <laughs> yang menanggung resikonya ayahnya. Ayahnya terlalu sibuk. Bersyukur bisa sahur bareng malam ini. Tepuk tangan buat Mas Deni. <laughs> 11 tahun loh, Karena Ramadan itu indahnya, kata lagu Bimbo. Alangkah indah ibadah di bulan Ramadan, sekeluarga bisa ngumpul bareng ini 11 tahun. Sama kayak saya ayah, ayah kerja di langit ya. aku jadi anak langit katanya, nggak pernah pulang katanya, cuman video call aja. ternyata jujur anak itu, aku punya gaji katanya, punya tabungan 3 juta. kalau aku harus bayar ayah berapa untuk perlu ayah waktu bentar, biar menemani aku karena ayah jadwalnya padat banget. itu sakit banget, makanya seharian kemarin saya pulang ke Bandung bawa motor. nah ini ceritanya unik. abi ini jujur karena di market memarket hamburgernya di sekolahnya akan menyanyikan berfoto sama ayahnya yang luar biasa tapi ayahnya nggak bisa dan tugas ayahnya sekarang jempolnya bengkak tuh karena harus memolback ya semua follower anaknya karena hutang anaknya makanya harus jujur melihat kenyataan dan yang terjujur adalah anak untuk ayahnya anak nggak pernah bohong saya pernah sakit hati sama anak saya ada anak kecil nangis yang paling ngerti bahasa anak kan anak lagi kenapa temennya nangis pengen topeng kayak ayah katanya jadi saya disangka topeng pada Ini muka asli ya, disangkanya editan. Jadi saatnya mau buka topeng susah ya, maka buka dulu topengmu ya, kata Mas Ariel ya. Ya jadi, yang paling capek itu adalah manusia yang bertopeng yang ngomongnya enggak sinkron dengan perbuatannya. Maka tanda orang munafik itu, ayyatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu ada tiga, satu idah ada sakadaba. Kalau ngomong dia bohong, wa idah wa'adah kalau janji dia ingkar, wa idah tumina hona. Kalau dititipi dia hilang. Awas, apapun yang ada di kehidupan kita adalah titipan, amanah, termasuk tulisan kita. Jangan dipakai berbohong. Karena bohong itu mendekatkan kepada neraka, dan jujur itu mendekatkan ke surga. Cewek aja nggak suka di php-in ya. Maka pilih nih cewek-cewek yang belum punya jodoh, cowok yang suka ke masjid. Kenapa? Dia orang jujur. Allah aja disetiain apalagi ya. kita ya. Terus, cari cowok yang jujur ya. Cari cowok yang jujur yang di masjid nggak nyender ke tembok dan ke tiang masjid. Berarti kenapa? Dia cowok tulang keropos, ya. yang sudah tidak mampu menopang tulang punggungnya sendiri, apalagi jadi tulang punggung keluarga kita. Iya. Yeah. Untuk itu biar berkembang kejujuran kita ada pernyataan, ada pertanyaan, ada pengalaman, ada pengamalan. Bolehlah satu dua tiga pertanyaan. Oke. Okay. Oke. Okay. Assalamualaikum Pak Ustad. Saya mau tanya ketika kita mau menikah dengan pasangan, apa kita harus jujur tentang masa lalu atau latar belakang kita? Terus bagaimana hukumnya jika kita tidak menceritakan soal masa lalu kita? Maka cinta itu diperlukan ketulusan. Ya, cinta yang tulus itu cinta yang menerima apa adanya, bukan ada apanya atau apanya ada. Adanya apa. Ah, ya. Jadi apa -apa sudah lupakan masa lalu, berarti ketulusan itu mutlak, makanya ada kisah nih unik tentang ketulusan masa lalu ada seorang kakek dan seorang nenek yang di masa tuanya curhat-curhatan kek sekian lama sekian puluh tahun kita berumah tangga sebenarnya ada ketidakjujuran tapi kalau besok kalau ini sudah diungkap tenang emang kenapa ketika nenek bermaksiat nenek simpan kacang di toples katanya ternyata kacangnya banyak berarti maksiatnya sering kayak menenangkan nenek tenang nenek kakek juga punya toples isinya kacang hijau dan lebih banyak berarti si kakek maksiatnya lebih parah gitu loh. artinya sudah lupakan masa lalu tatap masa depan karena tidak ada orang yang serial dari dosa siapapun orangnya kulubnu adam hotoun wakarohato ina atau kalau melihat pasangan selalu sibuk dengan masa lalunya nanti tidak ada ketulusan yang ada mengungkit masa lalu dan itu jadi konflik di kemudian hari dan yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam perjalanan rumah tangga setuju tidak setuju eh bentar sudah pada sahur belum ya. Yang belum kasihan deh, sahur dulu dong biar siap menerima kenyataan. Ya. <laughs> Oke, okay, next pertanyaan kedua. Oke, okay. nggak wajib, nggak harus diungkap, nanti mengungkap urat. Ya. Cari siapa Busyaro. Saya mau tanya bagaimana ciri-ciri orang yang jujur karena di zaman now ini ya, banyak orang bener. yang sudah tidak bisa membedakan mana kejujuran. Oh, mana, dan mana drama belaka. Oh. Oke, okay. berhenti sinetron ya. Yeah. Hati-hati hanya Allah yang tahu. Ihsan, iman, aman, Islam selamat yang hilang dari kita ihsan merasa diperhatikan oleh Allah. Kalau orang sudah merasa diperhatikan Allah, CCTV nggak laku karena CCTV-nya adalah Allah. Maka bicara jujur, bicara hati yang bersih mau kemana sih kita teh sampai sakit badan kalau nggak bohong. Ketika kita berbohong, yang jadi dosa bukan dari bohongnya, siapa yang dibohonginnya? Allah lah tak hudusin Allah nggak pernah tidur, tahu kita ngapa ngapain. Maka kenapa ketika kita sholat wajib, bangun sholat sunat harus pindah tempat, biar bumi jujur melihat persaksian amalan kita. Maka bicara jujur, bicara gentleman bicara hidup akan pulang kepada Allah, nggak boleh bawa sedikit pun kebohongan. Maka Nabi dapat gelar Al Amin. Tapi kalau jujur di tengah-tengah hari ini kita di-hater. Hari gini lu masih jujur nggak bakalan hidup. Justru kita hidup karena kejujur kejujuran. Maka dari itu jujurlah. Cewek suka nggak dijujurin? No tuh, cewek aja suka kalau mau disukai sama cewek jujur dong. Ya, jangan banyak editan ya. Saya diuji oleh Allah dengan ujian yang lebih. Saya udah pengen pakai cadar soalnya mah. Kenapa? Sudah nggak bisa jalan-jalan di tempat umum. Pasti ibu-ibu yang idam pengen berfoto ya. Miskin tapi sombong. Tapi ibu saya ngomongnya simple. Evi, mama punya anak, Evi di ujinya beda. Diuji dengan apa? Evi sabar ya kalau mau ada orang idam berfoto sama Evi. Evi mah di ujinya dengan ganteng permanen katanya. Ya saya harus bersyukur dong ya. Jadi harus jujur. Engka liyud hiroh wala deharkan saja apa yang terjadi Biarkan orang melihat kita seperti apa Tapi Allah lebih objektif Apa yang kau anggap jelek itu lebih baik Di mata Allah yang penting kamu jujur ya Maka selamat menikmati jamuan rahmat Allah Berupa kesempatan menikmati Saum di bulan Ramadan Karena Saum adalah bulan kejujuran Kita merasa sakit Kalau batal nggak sengaja Buka puasa merasa hambar Karena kita jujur hati ini Hanya Allah yang tahu sholat Hanya Allah yang tahu Eh, sedekahnya Allah yang tahu Maka jujur itu menenangkan Oke okay, ada pertanyaan lagi? Oh itu Abi Abi oh. gimana pendapatnya apa? tentang Ayah? Kakak <laughs> <Seru juga>. mm. <tinyak> Apa ya? <tinyak> tentang Abi Ayah itu sebenarnya Ayah gak usah ngelatin Abi dong biar Abinya Biar oh. <Jari tinyak> Abinya gak <ganteng> -teng <tinyak> tertekan Apa saya? Gimana? Kangen gak sama Ayah? Kangen oh, oh. mm. Sejauh apa kangen? Ah mm. Kena hipnotis ini. Tidak ada orangnya. Kalau kangen sama ayah, apa yang Abi lakukan? Uh, telepon. Apa? Telepon. Teleponnya. Selebihnya mungkin hatinya mendoakan ya. Uh -huh. Maka Bang Deni jujur dong tentang keluarga. Iya. Uh, bersyukur punya keluarga kecil yang. Uh, mengerti semuanya gitu Kostad, walaupun dengan semua kesibukan kadang sih ada perasaan kasihan atau ada perasaan enak tapi ya gimana dan dari awal pun istri udah tahu udah ngerti kesibukan saya gitu makanya di sela-sela itu di sela-sela kerjaan sempet-sempetin buat ngebayar yang biasanya nggak ada waktu buat nemenin Abi, sempet-sempetin nganter ke sekolah atau kegiatan lain Ada yang tercuri ya, tapi iya. Abi nerima ya Semoga satu ketika Abi sesukses ayah ya Boleh saya menyimpulkan tentang keluarga Mang Deni dan keluarga kita? Eh, uh, Saya ingat lagu Ebit G.A.D. Jadi kalau ingat ayah tuh dengerin lagu ini Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa Lihat orang tua kita masing-masing ingat-ingat Bisa jadi itu wajah terakhir yang kita lihat Bekas apa kernyit dahi dan keriput keningnya bekas mengkhawatirkan kita anak-anaknya takut tidak sukses hari ini ya ingat mamah mengejar kita nak makan dulu sendok juga dianggap apa ng ng ng ng ng ingat enggak momen itu kapan kita menyuapi mamah terakhir kali orang yang paling durhaka ketika ingat ibunya pas mothers day semua statusnya lebay mom you are my everything mah kau segalanya ku mama komen iya segalanya sama mamah katanya betul enggak Padahal mama itu enggak pernah berhenti ingatnya. Sama ayah juga bekerja keras sebelah tahun, tidak menemil masaur, Mungkin itu adalah ketulusan sikapnya bahwa anaknya ingin bahagia. Sama ayah kita juga ke kita. Semoga semua jadi ayah yang sukses. Dan Ramadan eh, alam pun akan berbahagia dengan kejujuran kita. Dengan kita ingat orang tua. Ingat, temui ayah, telepon bisa jadi itu suara yang terakhir yang kita dengar peluk lalu berbisik ke telinganya Maafkan aku ridhoi aku ya ya Karena ridho Allah ada di ridho orang tua Maka dari itu sukseskan semua dengan saling mendoakan Termasuk mendoakan orang tua Karena Ramadan adalah bulan kejujuran Jujurlah dengan berdoa Itu saja Semoga kita diberikan kesempatan untuk bertaubat Sebelum ajal tiba Karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita Aku Tidak ada orang tua yang tidak berharap anaknya menjadi sosok jujur semuanya ingin anaknya jujur dengan jujur pasti subur asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh